Ummi tersa semua berjumpa lagi dengan kami dalam kultum. Masyaallah Ummi. Jadi ya. lagu yang kita buat-buat liriknya -buat Ummi karena itu iya <laughs> karena sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu kita membahas sempet... tentang marah. Eh, marah. Enggak boleh, oh, enggak enggak boleh marah, marah gitu asap. Oh, oh, kita kalau lagi kuasa yeah. boleh marah ya. Enggak juga dong. <laughs> <laughs> Jadi kita duduk, nah, kita, kita duduk dulu. Hari ini menarik pemirsa karena yeah. pembahasan kita mengenai sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan para hmm. makhluk hmm. yaitu tentang marah. marah. Kenapa hmm. sih kadang uh, banyak orang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya? Kadang tiba-tiba, "Ah, enggak ada apa-apa, marah." Nah, gitu oh, ya. Oh, mungkin mungkin dia lagi banyak masalah, hmm. marahnya sama orang lain. Oh, itu ya orang lain enggak ada apa-apa tiba-tiba dilanda. Berarti itu faktor buruk sangka juga kali ya. Mungkin. <guluh> nah, mengenai membahas mengenai uh, marah ini Umi, eh uh, mm. jangankan kita yang manusia biasa, Rasulullah Rasul pun pernah marah. Pernah ya. marah. Tapi mungkin marahnya dalam kebaikan kan. Betul, dan dalam hal agama. Dalam agama. Tapi, pemirsa semua, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu pun pernah marah dan datang di hadapannya Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu anhu dan kemudian marah-marah dan membaki-maki sahabat Rasulullah satu ini. Ketika itu Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu anhu hanya diam saja. Kemudian Rasul tersenyum. Lalu, adat Badui itu semakin menjadi-jadi marahnya karena merasa diabaikan oleh Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu anhu lagi Abu Bakar pun diam saja dan Rasul kembali tersenyum namun yang ketiga kali Arab Badui itu semakin menjadi-jadi semakin keras suaranya semakin cacian makinya sangat dahsyat membuat Abu Bakar pada akhirnya turut berdiri dan kemudian membalas cacian makinya Arab Badui tersebut hal yang terjadi selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera berlari meninggalkan Abu Bakar Abu Bakar kemudian terkejut dan berlari mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasul "Ya Rasul apa yang terjadi?" Tadi ketika Arab Badui itu datang padaku engkau masih tersenyum saja lalu tiba-tiba engkau lari daripadamu ada apa Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika pertama kali engkau dicaci maki engkau diam aku melihat benar sekali malaikat -malaikat yang turun dan yang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 jadi kemarah ternyata di skillin kita ini ada iblis-iblis ada para setan-setan tapi saat nanti saat kita saat ada orang marah lalu kita tidak membalas dengan amarah itu hmm. sebenarnya malaikat ada keruh ada desa banget kita sepertinya enggak mungkin gitu makanya umi marah itu dikatakan uh, jamrak pemirsa apa itu jamrak bara api bara api itu dari setan dari setan kalau luar biasa ini setan makanya kalau orang marah ya umi matanya melotot mukanya merah urat-urat menegang tuh orang-orang yang rasanya biasa marah membicarakan mengenai marah apa sih ayatnya umi nah Entah Jadi marah ternyata marahin. tadi kita bisa lihat umat bahwa saat saat uh, ada seseorang yang marah mm -hmm. lalu kita membalas dengan marah biasanya kalau marah itu kita di luar di luar kontrol kita. Betul, betul, betul. Tapi setelah marah akhirnya kita menyesal. Iya, mm -hmm. ya. Itu ada dalam surat Al-Imran umat mm -hmm. kalau tidak salah ayat 133. Mm -hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u illa. Saya aja gitu ya, Mas, saya saat saya marah. Saat saya marah tahu setelah kita marah sama anak yang mungkin anak enggak tahu apa-apa namanya anak-anak. Betul. Akhirnya kita menyesal sebagai mm. orang tua. Mm. Baru menyesalnya setelah kemudian dalam salat baru minta istighfar. Mm. Ya Allah tadi marah. Nah, kadang ada orang tua ini egois, Umma. Terus mm. yeah, kamu minta maaf, maaf, maaf sama anak. Yeah, yeah, yeah, yeah, Biasanya yeah, kita deketin yeah. si anak. Karena kalau enggak mm. minta maaf, anak akan cenderung <Glugan> eh uh, menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Ada lo, Umi. Mamih uh ya. -huh. Yang minta maaf sama anaknya, tapi pas anaknya lagi tidur. <laughs> Karena geng sih. Ya, pemirsa ya di rumah ya ibu-ibu. Sebelom sama anak. Iya sih Ustaz, paling minta maaf. Bentar ah, tuh anak tidur. Aku minta maaf oh. ya. Dia kan Tapi dia biasanya anak tidur lagi tidur-tidur. Eh. -tidur, Kasih uh... pada dengar Umi, dia tidur-tidur baru tidur-tidur ayam gitu gimana ya? Tidur-tidur ayam itu masih baru-baru tidur. Enggak sadah uh, enggak sadah kita bisikinnya kosong seorang membisikin gitu ya. Mm -hmm. Kita bisikin eh uh, sayang, maafin Mamah ya mm -hmm. tadi ya eh uh, mudah-mudahan kamu jadi anak saleh pasti anak kita ngambil begini. Tapi ternyata maknanya pas sadar aja pas anak kita tidur. Tapi ini pemirsa menarik karena ayat yang dibacakan oleh Ustadz Pipik ada kelanjutannya yaitu di surat Ali Imran 134 yang bunyinya "Alladziina yunfiquuna fis-sirri wad-dharra'i wal kaabina laghaidho wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya dan Yaitu orang-orang yang berinfak Jadi kan dikatakan orang-orang yang bertakwa yes. sebelumnya Orang-orang yang bertakwa itu apa sih? Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan hmm. Jadi, Jadi kalau bertakwa? lagi marah, kita ganti dengan berinfak Bukan begitu bukan itu, ya <laughs> Jadi bertakwa juri-jurinya oh, adalah berinfak, berinfak, menahan uh, marah menahan bukan uh, kamu enggak boleh marah tapi menahan marah menahan marah marah boleh tapi harus sesuatu yang jelas betul jangan tidak tidak ada apa-apa tiba-tiba marah suami mm -hmm. pulang telat marahin mm -hmm. ya kan karena selusr ndak istri uh, sudah tuh istrinya <laughs> gitu iya. kan Bu Mi kita masih akan banyak pembahasan tentang marah ini apa apa saja sih marah yang diperbolehkan tuh seperti apa sih betul Kembali lagi bersama kami dalam Kultum Umi masih ya, membahas rumah. soal marah Soal marah, soal marah. <laughs> Kalau marahnya Umi gimana, pengen tau nih marahnya Umi gimana? Aduh, uh... diem, nangis, rek-rek, lempar piring, lempar <laughs> panci atau apa? <laughs> kalau saya paling ke, lebih ke anak ya oh. Kalau mas suami takut, jadi kalau oh, ada jadi suami masih diem, tapi nangis. di kamar-kamar nangis oh. suuuuut <laughs> Gitu. Tapi kalau ke anak, kalau ke anak eh, ini marah tapi marah tegas pemirsa. Begitu banyak sekali pernah mengalami gitu ya. Hmm. Saat anak-anak seperti kayak kemarin hmm. baru eh, mengalami sedikit ya per insiden ini hmm. saat saya lagi syuting kemarin hmm. ya tiba-tiba di telepon kalau harus hmm. eh, harus ke pesantren. Hmm. Nah, saya nomor 2 Abizar. Kalau si Abizar itu oh, iya, iya. jatuh dari pohon. Waduh. Abizar salah naik ke pohon. <laughs> mau ini ya ngemurin jambu ya. Abizar ternyata jatuh. Kenapa, nah, ternyata jatuh Jaya, dari Bizar. pohon sama teman-temannya main. Begitu jatuh, ternyata uh, tangannya uh, retak. Setelah saya bawa ke dokter, tangannya retak. Hmm. Setelah itu kesal si inya pasti ya. Pasti kesal dan akhirnya uh, dan akhirnya saya я думаю, що я думаю про центр, я думаю про центр, я думаю про доктора, я думаю про це, але я думаю, що я Jadi airnya dia ngeluh nangis. Saya dia saya marahnya cuma marah. Makanya dong, ngapain sih pakai pakai naik-naik ke pohon gitu. Hmm, itu mengingatkan umi saya ngater ulang lagi ya. Oke juga gitu. Eh enggak lama besoknya Bilal hidungnya terkopek. Dua dua dua dua dua. Adu. Jadi aduh makanya ya Allah ya ini lah ujian gitu. Tapi memberikan ketegasan aja sih kepada anak. Makanya enggak boleh main yang membuat kita akhirnya celaka. Uh, Tapi ada juga jawabannya, Oma. Saya so, dinasihatin kayak gitu jawabannya, kan kita laki-laki. Jadi ternyata kalau laki-laki itu -laki harus ekstrem mainnya. Oh gitu. Makan begal karena jadi karakter laki, -laki hmm. karena saya belum dapat anak laki. -laki. <laughs> ya. Baik, Umi membahas tentang marah. Sebenarnya ada banyak bahaya dari marah. Marah. Tersebut. Kita uh, marah sebenarnya oke okay lah boleh ya, Umi ya. Tapi ya kalau emang marah, marah, marah, karena diharuskan marah saat mungkin uh, untuk agama ya sama Allah betul. dan Rasul-Nya dihingar. Kita boleh harus marah betul. Itu. betul. Tapi kalau marah-marah yang tidak punya alasan yang jelas, alasan yang ini ya. tiba-tiba kadang ada beberapa orang dilabeli wah dia mah pemarah. Label gitu. pemarah ya. Lain Karena dia memang kalau pagi-pagi itu Umah, biasanya memang memang itu yang sering terjadi saat motor kesenggol atau mobil kita kesenggol motor. Betul, betul, betul. Mulai buka kaca sembah serapah segala macam gitu ya. Betul, betul. Terus eh uh, saat ada sepak bola mm -hmm. ya mm -hmm. antara apa namanya? jagoannya kalah, wah dia marah-marah hingga mengakibatkan keributan. Betul, betul. Ya kan tawuran. Betul. Ya ini kan yang yang kurang bagus ya. Benar. Dan pemirsa, apa sih sebenarnya bahaya dari marah-marah ini? Marah-marah ini dapat merusak banyak hal. Pertama, tentu merusak kesehatan. Tuh. orang yang marah dapat jantungnya itu pasti berkat sangat cepat. Makanya banyak orang yang tiba-tiba marah eh tiba-tiba ada serangan jantung. Iya. Eh tiba-tiba tekanan darahnya tinggi. Sering itu sering kita tes ya di dalam mobil oh, juga itu... dia tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Karena marah-marah itu tadi. Jadi ternyata mengganggu kesehatan luar biasa uh, banyak terjadi dalam tubuh kita ketika kita marah-marah lain merusak kesehatan itu saja merusak penampilan cepat tua cepat tua orang cepat tua nanti cepat uh, uh, uh. cepat apa tuh dan kita akan membahas ini enggak enak kalau cepat tua terus cepat mati enggak enak juga jangan kematian jangan jalan yang muda itu cepat ya muda mati. juga kan mati enggak melihat tua dan udah enggak ya, menyakit dan sehat dia tanya nah itu dia tadi pemerintah bawa bahayanya selain merusak uh, kesehatan merusak penampilan jadi walaupun wajahnya secantik apapun setampan apapun baju bagus perilakunya oke okay, tapi mukanya selalu meremut saja hmm. maka akan jelek kelihatannya yeah. menyebarkan energi negatif jadi coba migratir. membaca eh uh, uh, mim apa itu mim <laughs> sering-sering bilang mim gitu uh, jadi banyak senyum ketarik uh, uh, ini Nah, itu dia berkata pada saatnya karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri syed aja menganjurkan kepada kita untuk bertemu dengan saudara-saudara kita dengan wajah yang cerah ceria. Artinya suruh apa? Suruh senyum. Iya. Senyum itu so sedekah. Jadi jangan so salip sama senyum. Senyum itu nular. Kayak senyum omong pipit, om pipit senyum balik sama saya. Enak gitu ya kalau dilihat ceritanya senyum. Setelah pulang senyum. kerja, begitu nyampe rumah melihat isinya cemberut juga capek, semakin lelah. Ya. Coba kalau sudah lelah, pulang ke rumah, ngeliat istrinya senyum. Jadi merusak penampilan salah satu bahaya dari marah. Karena membuat puka kita merebut, ah jelek, Pak. Nah kelihatannya nggak ada yang mendekat-dekat sama kita. Makanya yang ketiga bahaya dari marah itu adalah merusak pertemanan, merusak sosial dalam artian nggak akan ada temannya. Bagi orang yang senang marah-marah. Karena orang-orang akan ninggir duluan, takut duluan di pembina besar. Ih, ada sebab teman-teman dia marah-marah. Nggak ada sebabnya, nggak ada, ada yang marah-marah. Tuh. -marah. Oh. Hati-hati itu dia umi Dok. Jadi so, akhirnya mengakibatkan buruk tuh, sangka orang ya. Betul, itu panas. <gayu> kenapa sih? Padinya banyak banget di sekitarnya. Makanya wudu. Ya betul Bidu, tadi seperti wudu. lagu kita ya. Kenapa? Seperti lagu kita tadi. Ah iya, ya. Wahai anakku, saat kau marah, saat itulah hatimu mempunyai penyakit. Kau mempunyai rasa hati. Dan itu tidak bisa dihapuskan begitu saja dengan cara kamu bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka hati itu akan menjadi putih bersih. Insyaallah Umi mendengarkan kata Umi saya jadi teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada ketika itu ada seorang pemuda datang kepada Rasul Umi dan penersa semua yang ada di rumah. Dan pemuda itu berkata kepada Rasul, "Rasul nasihatin aku dong, beri aku nasihat." Rasul kemudian mengatakan tidak dengan kalimat pancet ya. Ya, Rasul hanya mengatakan "La tahdha." Jangan marah. Orang itu merasa tidak puas karena ya eh, itu perkara yang sepele menurutnya. Kemudian bertanya lagi kepada Rasul, Rasul lagi dong, ngasihatin aku dong, gitu. Karena si laki-laki ini bertanya nansihan hmm. yang lebih baik. Rasul menjawab, lah, tau, tau. Jangan hmm. marah. Merasa tidak kuat. Lagi dong Rasul, ngasihatin lagi, gitu. Dan yang ketiga kali Rasul mengatakan, lah, tau, tau, tau, jangan marah. Berarti marah itu memang keluar sesuatu yang akhirnya membuat orang lain bisa tersinggung juga. Yang... Oh, ya, ya. Sekarang coba sananya kita lagi duduk tiba-tiba Uma Oki datang marah-marah. Pasti ini eh, Uma kenapa ya? Tadi mm -hmm. salah makan apa ya gitu. <laughs> Dan tadi memang benar Omie um, uh, um, bahwa uh, tadi Om um pernah mengatakan berdasarkan cerita Paku tadi, kalau ternyata ada bekas-bekasnya. Mm -hmm. yeah, Jadi orangnya saat marah, ada saat bekan. orang yang sedang marah, lalu kan sudah pasti dia uh, apa namanya di hati mm -hmm. ini akan terselip rasa benci kepada mm -hmm. orang lain. Mm -hmm. Belum lagi nanti dia dendam kepada orang lain. Nah ini Sebelum dia bertobat, dia tidak akan mampu menyelamatkan dia Saat dia nanti meninggal, dia masih menyimpan rasa benci, rasa amal Dengan kepada orang yang tidak mampu menyelamatkan di alam kubur Betul lho, sebenarnya orang-orang yang mati itu menzolimi banyak orang Menzolimi orang lain dan menzolimi diri dia sendiri Kenapa menzolimi diri dia sendiri? Pemirsa kakak, nah dalam Itu yang <tuh>. kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan kebencian Akhirnya dia lelah, makanya tadi tertunggu di ayatnya Al-Imbra 133 itu, hmm. meminta ampunan kebencian Mm -hmm. atau atau minta ampun. Tapi kita merasa enggak apa aku enggak pemarah kok gitu ya. Eh jangan salah, mm -hmm. enggak biasa minta ampunlah kepada Allah karena terkadang kita enggak sadar. Mungkin kita marah nyakiti hati orang namun kita enggak sadar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah, nasihat untuk diri saya sendiri dan minta maaf sama orang kalau ada yang marah. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi membahas tentang marah ya Umi ya. Iya. Mm -hmm masih banyaklah. Karena marah ini ternyata pasti. bisa jadi doa loh. Oh, gitu kan. Ah, Kadang ah, orang oh. tua enggak sadar marahin oh, anak. Kebotak anak siapa sih? Badel banget Aduh, itu, doh, itu jadi doa. Doh, doh, doh, doh. Aduh. Labeling anak Aduh, seperti Aduh, itu ya kan. Betul, karena makanya harus, harus dengan kata-kata kalimat yang baik saat marah. Nah, pemirsa kajian kemenangan, kita kembali lagi setelah ini dengan pembahasan marah tetap berselancar di dalam tuh, tuh. di pandang. Jadi duduk pasti marah kita berbahaya. Kemudian apalagi dengan si Sakmah mengucapkan ta'awudz, apa itu ta'mud? Ta A'udzubillahi ta minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan setan itu. Marah dan setan ketika salah mengucapkan ta'awudz marah kita. Um. Jadi uh, dari itu ummah bahwa saat kita marah itu kita harus melihat eh uh, Kan kalau orang marah berarti kita jauh dari sabar. Betul. Orang itu jauh dari sabar pemirsa. Jadi saat kita mau marah, kita ingat dulu artinya sabar itu apa sih? Kita lihat dulu. Bahwa ternyata arti sabar itu menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Jadi saat kita mau marah, kita lihat dulu tadi artinya. Oh, sabar itu menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Berarti kalau saya lagi marah, ini setan lagi mendorong saya nih untuk marah engge kita berteman dengan setan. Ini saat marah lagi ingat lagi oh artinya menahan diri. Dari saat kita dalam situasi kondisi yang tidak mengenakkan oh tahan, menahan diri dari dorongan hawa nafsu nanti kita sabar, nanti kita menang, terhindar dari rasa marah itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukan penguasa. Betul. Tapi orang yang kuat itu yang mampu menjatuhkan yeah. kelemahan dirinya. Maka ketika anak tersebut menutup bukunya, percicaran di akhir mata yang kon di mata dibawa, ia sadar, bahwa dahulu, kala, ia tidak mengerti apa sehingga kita meninggikan suara kita dengan marah. Kita lupa dahulu ketika kecil pun kita melakukan hal yang sama. Dahulu ketika kecil pun kita tidak tahu apa-apa. Dahulu ketika kecil pun kita menjadi orang yang buruk dan eh tidak seram biasa sabar dalam keadaan kita. Itulah kisah kesabaran dan amarah. Luar biasa itu yang namanya anak tuh begitu ya Umin. Untuk ibu Oki nih untuk itu, untuk orang tua Oki minta maaf kalau misalnya Oki menyakiti-sakiti ibu, menyakiti-sakiti papa. Maka saat kita masih punya kedua orang tua, hmm. maka lihat sekamu sekaya apapun mempunyai harta, ketika kau balik popularitas dan jabatan apapun cantik kalau kamu melukai hati kedua orang tuamu, kamu enggak hidup. Makanya Anni ini berhati-hati. Terkadang kita bersikap sangat baik sekali terhadap orang lain, tapi kita begitu kasar dengan kedua orang tua kita. Padahal hati-hati pemirsa, -hati nak untuk diri sendiri diatur secara disandingkan antara la tu shirbil ajjan menikutkan Allah dengan usainil insana diwali dari hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnim berbuat baik kepada kedua orang tuamu yang telah mengandungmu dengan segala lemahkebatasannya. Semuanya selalu jangan menikutkan Allah dan selalu berbuatkan kepada kedua orang tua. Tapi marahnya seorang ibu ini Uh, bersumpah Untuk yang baik kepada anak hmm. Sesuatu yang baik, nah itu tadi yang saya bilang Bahwa hati-hati untuk ibu-ibu yang ada di rumah Jika engkau marah kepada anakmu Karena marahmu itu adalah doa Bisa menjadikan doa Maka saat uh, kita marah kepada anak Jadikan marah itu menjadi doa yang baik Alkisah, ada seorang anak Saat itu dia sedang bermain-main di halaman Yang bermain-main dengan tanah Lalu kemudian dia pulang dia melihat seorang ibu sedang memasak untuk diberikan kepada para tamu. Lalu sang anak-anak tersebut saat sedang bermain-main dengan tanah dan debu, dia masukkan ke dalam makanan yang dimasak oleh ibu. Dan debu itu dihampar-hamparkan. Lalu sang ibu itu marah. Dia marah yang baik pemirsa. Sang ibu itu mengatakan, "Pergilah engkau anakku, jadilah engkau imam besar di Masjidil Haram." Lalu pergi dan terniang mendengar Сумпахан сора індикаторів, день заманяса, день святого Dan цутара. А я та які лайби самі. А які лайби самі. А около аякні лайби самі твоїм красом, там karena dengan lemah lembutan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita sebaliknya kalau kita bersifat kasar bersifat keras khawatir tidak akan ada seorang pun yang mau dekatkan dengan kita kasar dan keras hanya akan membuat hatipun juga keras betul nah,